Bertukar pikiran boleh Kalau debat Lebih ke nafsu Kalau nafsu Yang ingin menang dirinya Bukan ingin menang kebenaran Saya mohon maaf Kalau saudara membaca tulisan di twitter Dan mengakibatkan Perdebatan Sebagian kecil Saya baca Oh, jadi ingat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tu tenang sekali hidup, karena sudah diturunkan sakinah di hati beliau. Rasulullah menghadapi caci, maki, orang yang benci, yang mengancam. Rasulullah menghadapi orang yang memusuhi, memerangi. Tapi Rasulullah SAW ajak, mantap Mau tahu rahasianya? Ajak, mantap Ya kalau tidak mau tidak apa Demikianlah hadirin sekalian Mau tahu? Mau Mumpung pertanyaannya sederhana Cik Jamur ya Bahagia Nyenengin yang nanya tu Tuhan Masoleh Mau tahu kira-kira syariatnya kenapa Rasulullah tenang? Kan saya bahagia Jadi seseorang itu bisa tenang, mantap, ajak Bukan tanpa persoalan Bukan besar kecilnya persoalan Tapi masalah cita-cita Tujuannya Orang bisa menghadapi dengan ajak ini masalahnya adalah apa yang dia tuju kalau tujuannya agung tujuannya mulia tujuannya tinggi ini menjadi ringan tapi kalau tujuan hidupnya dangkal kecil, remeh oh itu berat kalau tujuannya hanya duniawi uang penghargaan pengakuan makhluk gelar, angkat jabatan ujian cinta orang ini berat hidupnya tapi kalau tujuan hidupnya kedudukan di sisi Allah ampunan Allah Ridho Allah perjumpaan Allah dengan Allah ringan itu. Halo? Jadi kalau menderita, galau, nelangsa, periksa apa nih yang dicari? Kenapa ada yang putus cinta membenturkan kepalanya ke tembok? Karena cita-citanya cinta ini, si neneng itu, dengar kemarin yang membunuh bidan, mahasiswi kebidanan, kenapa dia menjadi pembunuh? Karena dia cita-citanya ingin dicintai wanita ini dan ditolak, hasilnya adalah menjadi manusia jahat tapi bagi yang merindukan cinta Allah ditolak oleh manusia enggak ngepek Nih, saya mencintaimu. Maaf Mas, saya tidak cinta padamu. Bagus nih. Semalam saya istikharah. Ya Allah, kalau wanita ini mendekatkan saya padamu, mudahkan kalau wanita ini menjauhkan darimu, tolak Berarti ditolak, cocok neng Saya tidak akan ngomong neng menjauhkan saya dari Allah Tapi istighfar saya terjawab sekarang Puas kan ditolak, puas Saya memang hanya minta apa yang mendekatkan saya ke Allah Kalau menjauhkan ditolak, ini merupakan harunia Daftar kerja, Ya Allah, sekiranya pekerjaan saya ini barokah mendekatkan saya padamu, mudah Tapi kalau pekerjaan ini gajinya besar, hanya membuat saya jauh darimu, jangan, Ya Allah. Melama ditolak, Alhamdulillah, Ya Allah. Suci Engkau yang memilih yang terbaik. Tidak ada luka. Termasuk jabatan akan engkau akan tekan. Engkau mahakau kemampuan saya ya Allah. Sekiranya jabatan pangkat ini membuat saya dekat denganMu, membuat hidup saya manfaat bagi agama dan memanmu mudahkan. Kalau tidak, hanya membuat saya jadi jauh darimu. Jangan kasih jabatan yang membinasakan. Saudara Fulan dimutasi tidak mendapat jabatan yang basah tapi diberikan jabatan yang kering Alhamdulillah, Allah tahu saya tidak bisa berenang. ya tadinya bagian murus kolam sekarang bagian jemuran sekarang kita coba lihat kenapa hati kita luka dengan kata-kata orang yang tidak enak pasti karena duniawi yang ada di hati kita kita sakit hati, perih belum tentu jadi ibadah karena sakit hatinya bukan oleh sesuatu yang Allah tidak suka tapi nafsu tidak suka saya baca twitter yang ambok, yang marah, memaki dengan perkataan yang sebagian kotor dan kasar. Periksa tubuh ini. Enggak ada efeknya. Dihina. Apakah kalau kita disebut jelek, berubah jadi jelek? Kalau di jalan. Apakah kalau disebut monyet, kita jadi monyet? Enggak. Sudah ngimpi mau ngomong apa saja fisik kita karena... kenapa kita enggak jadi jelek kan sudah ya, ya dari sebelumnya Entah. saya baca Pak Amin Rais mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu, kenapa pusing, menggonggong kan tidak menggigit, benar kalau anjing menggigit itu beda lagi Orang ngomong apa aja, menjelek-jelekan, menghina, mengatakan kata yang buruk, nggak ada efeknya. Dia hanya menggonggong, biarin saja. Satu, tidak ada efek. Secara fisik. Dua, dan kita tidak boleh ikut menggonggong, Anjing menggonggong, kita menggonggong. Ini jadi sama Yang kedua Maaf Kalau ada orang yang mengatakan Sesuatu yang buruk dan menyakitkan Menurut nafsu, Orang yang berbicara itu kan Seperti teko Hanya mengeluarkan isinya Orang menghina Orang yang suka Merendahkan itu adalah isinya sendiri. Peko di dalam kopi, keluar kopi. Di dalam bening, keluar bening. Di dalam coberan, keluar coberan. Jadi orang yang menghina sama sekali tidak ada urusan dengan kita. Orang yang menghina, yang berkata jelek, dia sedang pamer kejelekannya sendiri. Benar? Pernah teriwayatkan Rasulullah Caci, maki, sumpah, serapah Tutur kata yang tidak baik Tidak ada Mengapa? Karena Rasulullah SAW hatinya mulia Hatinya baik Yang keluar Hanya perkataan mulia Perkataan baik Jelas Apalagi yang bergibah Orang yang kata-katanya rendah hanya menunjukkan kerendahan dirinya. Tidak perlu kita ladeni. Kita tidak sombong mulia, tapi orang yang beriman itu sudah mulia. Kita menurunkan diri dengan perkataan rendah. Jangan, jangan hadirin. Jangan turunkan kemuliaannya sudah Allah berikan. Wa man yaqha Bagaimana Inna Akromakum Aidallahi Atsakum Yang paling mulia di sisi Allah di antaramu adalah yang bertakwa Jangan hinakan diri kita dengan perkataan jelek Orang ngomong jelek adalah pilihannya sendiri Kita punya mulut sendiri pakai pilihan yang lain, mengapa? Kan? Kalau dia ngomong jelek kita ngomong jelek lagi. Dia menghina, kita hina lagi Dia membeberkan aib Kita beberkan aib lagi Kalau begitu Untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi Kalau bisanya cuma meniru kejelekan Kalau gitu, Mau apa, kita ikut ngaji Kalau ujungnya Sama saja, hanya bisa Meniru kejelekan Jangan Jangan diladenin, ya Enggak bahaya Satu, tidak bahaya secara fisik Dua, dia hanya lagi pamer kejelekan dirinya Masa kita ikut pamer Diam, tenang aja Tiga oh Saya jelaskan tentang Ghibah Surat Al-Hujurat Ayat 12 Dua belas A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Ya ayyuhal ladhina aman ustanibu Kathira minal zalm Inna ba'da zalmi izn Wa la tajassasu Wa la yagta ba'dukum ba'da Ayuhibbu ahadukum Ayyakulallah ma'akhihi Maitan faqrihtumu Wattakullaha Inna Allah tawaburahim Hei orang yang beriman Jauhi berasangka kepada yang beriman ya Jangan Karena sebagian prasangka itu Dosa, jangan suka ngoreng-ngoreng Serba ingin tahu Walah tajat sesu Walah yang tepat Dan jangan gibah. Sukakah engkau Memakan bangkai Saudaramu yang sudah mati Memakan bangkai saja menjijikan Komodo Memakan bangkai Udah nil, buaya pemakan bangkai, betul? Ular, babi, hutan bangkai, pemakan bangkai sudah menjijikan. Apalagi bangkai, saudara yang sudah meninggal, kini bang sangat nista. Mau apa? Kita menista diri kita dengan melawan gibang dengan gibang. Setuju? Setuju. Janganlah dengin bahayanya. Tiga, orang yang kita disakiti dengan perkataan Itu kita sedang dibersihkan oleh Allah Ada dosa yang kita lakukan Yang tidak ketembus oleh sholat Oleh istighfar Oleh sodakoh kita Tapi ketebusnya justru oleh perkataan yang melukai hati kita ingin bersih hadirin oh enggak ingin juga nah, setiap yang jawab didengar oleh Allah ya ada yang diam aja oh enggak begitu ingin ya ingin dibersihkan oleh Allah amin ya, terlalu keras juga jangan karena seperti main-main pakai hati jawaban He uh, he, serba salah, bisa Hadirin Bahagia itu datang dari kolbun salin Hati yang bersih selama Kita banyak dosa Allah sayang pada hambanya Ada dosa, kayak kita mandi, gak bersih Waktu anak kecil mandi, gak bersih Pasti dimandiin lagi oleh orang tuanya Supaya bersih Supaya nyaman, supaya sehat, supaya senengin ibadah kita kurang tu ngegerus. Nah sekarang ada yang menghina, mencaci, mengata katakan jelek. Kalau fokus kita kepada Kalbun Salim, lekat ada yang mau membantu membersihkan dosa kita. Betul. denger aja gagal ya Alhamdulillah ya saya sudah ngalamin itu tujuh tahun dikekesat dengan hampir semua TV waktu itu kompak streaming pagi, siang, malam berseri eh terus weh tabloid juga iya merauk rejeki <tuh> witar malah jerawat hilang hadir. Jauh jauh lebih tenang sekarang di zaman dibanding zaman dipuji barokah tuh. Caci maki tuh sangat membantu menyadarkan. Dan caci maki orang kepada kita itu jauh lebih remeh dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Ah, yang betul, betul hari ini. Nah. Ini tes yang lalu. Acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali. Ibu ngacung? Oh, tidak. Tidak ada yang ngacung? Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Sebanyak ini tidak ada yang ngacung ajungkan tangan yang sedang dosanya tetap bertahan tidak daya ajung jujur Allah Maha tahu ajungkan tangan yang merasa banyak dosa ada yang tidak maju kenapa karena saya luar biasa banyak <tuh> coba perhatikan orang yang menghina kita Apakah penghinaannya lebih sederhana Atau penghinaan itu yang luar biasa Sederhana Betul? Penghinaan orang kepada kita Tidak ada apa-apanya Dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Siapapun yang jujur Apa yang Allah tahu tentang diri kita maka penghinaan orang itu tidak ada artinya. kita sakit hati karena kita tidak jujur merasa suci merasa mulia merasa berjasa padahal kalau dibuka oleh Allah tidak ada hati-hati benar kan? Ibu? Ibu? masih ingat pertanyaan yang lalu? Ibu banyak besar? jawab ya kalau tiap dosa ibu mengeluarkan bau kira-kira ibu-ibu ini bau apa? bau dahsyat luar biasa tak terkira mengegerkan kira-kira suami mau deketan? jawab kira-kira anak mau dipanggung kira-kira jamaah ada yang mau duduk sebelah? diusir Bapak ha? banyak dosa. Kalau tiap dosa bapak keluarin benjolan seperti kelereng, kira-kira seperti apa penampilan kita? Udah nggak jelas. Saya juga nggak tahu narasor berarti. Bandingkan penghinaan kepada kita dengan penghinaan kita yang sesungguhnya. Nothing, tidak ada makna makanya bersyukur kalau dihina ya udah gugur dosa dan gak ada apa-apanya ini belum selesai nih ceramah segini aja udah lebih cerah wajahnya nih wajah-wajah banyak yang menghina kayak gini nih. ini kalau dibuka jadi pengen dihina nih di hati-hati tahukah bahwa yang ke lima ya? orang yang menggibahi kita itu pahalanya dikasih ke kita sholat shawum ngaji indah ke kita dengan cuma-cuma. masya Allah habis pahalanya kalau habis dosa kita diangkut oleh beliau masya Allah mau gimana lagi kita cengkel sama orang yang kasih pahala dan mau mikul dosa harusnya kita kirim dulu abon kepada dia buah-buahan jerih payahnya masih pahala orang sakit hati pasti dunia tapi kalau ingat pahala ingat ampunan, gak akan sakit hati jelas tidak nih kita sakit hati kan perkara dunia tapi kalau sudah ingat ampunan Allah, pahala di sisi Allah, juga dosa kita diambil, sudah enak tambah lagi ada derajat di sisi Allah ini sabda razzlellah kan begitu ada satu kedudukan di sisi Allah yang tidak terkejar oleh ibadah kita, tahajud kita, ngaji kita. Tapi Allah menginginkan kita punya derajat nah, ini kekejarnya oleh pahala sabar dengan disakitin orang lain. <tuh> sabar itu bigoir, hizab. Jadi ada kalanya kita banyak yang nyakitin. Selain ngebersihkan, ini pahala sabar kita naik eh, derajat di sisi Allah. Masih mau, ngebales, jawab Enggak, ya. rugi ngebales Oh, ngapain aduh. Jadi ikut menggonggong, nolak pahala Dosa enggak jadi bersih, pahala sabar enggak dapat hmm. Tenang, tenang, tenang Setuju? Bapak sepertinya bahagia sekali, Pak kan? seperti dapat bok bolong bolongan ya, udahlah. Kalau kita jengkel ngadepin omongan orang dan belum sampai ke tingkat pemahaman tadi, tahapnya adalah baca Alhamdulillah ini Apa hadirin? Itu zikirnya. Kalau sudah nyel kesini sakit, jengkel mau marah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzikir yang kedua, jangan bicara. Jangan bales, ingat ya. Jangan nge-SMS bales. Jangan nge- BBM. Jangan nge-WhatsApp. Jangan ngebalas Twitter. Cep, kalau mau balas jangan disentuh, dari jauh aja. Kalaupun udah tulis jangan dikirim. Gak menyelesaikan masalah. Bu, ibu yang baik kalau suami ngomong enggak enak, cep. Jangan terlalu keras ya. Aku tu bilang syaitan. Apa kamu nganggap saya setan? Tahan. Pengen ngejawab. Tahan. Ingat. Diam. Ya. Pasti pengen ngejawab. Pengen ngeletup. Maaf ya. Saya belum punya contoh lain. Bapak juga gitu. Kalau istri lagi ngejengkelin, Pas jalan ke toko Apa-apa lihat itu yang lebih muda kan? Cantik mana emang dia sama saya Saya tahu bapak-bapak apa? Ya cantik mami dong deh bohong Ya udah kalau gitu cantik orang itu Basar laki mata kerajaan makanya diam kata saya juga, bakal salah terus mah. Itu dari nadanya saja sudah nada tidak membutuhkan jawaban. Sudah ya, pasti salah terus. Diam ya ayat. Jadi gimana? Senyum aja. Cantik mana nih? Pokoknya semua ciptaan Allah baik. Iya tapi yang mana yang cantik? Ibu saya sudah jadi sah, halal dengan saya, nggak usah nanya apa-apa. Atau gampang cantik mana? Eh, cantik ibu bohong. Balik lagi yang tadi, nengwirin ada apa? Kasih uang sejuta, dia Kalau ada SMS, nggak enak, nggak usah dipalsu. Ya, setuju? coba kalau kita balas, ujungnya jadi baik tidak ini ngebelah nomor satu kirim yang, nanti dia nanti yang nomor dua kirim ke kita terus weh yang habis sangat benar <tik> ya itu rumus yang ketiga bagaimana kalau jengkel sebelum masuk ke tafakur tadi itu kan kalau udah tafakur udah tingkat tingginya ya adalah pindah posisi dari berdiri, duduk, duduk, berbalik atau ambil air dulu itu yang disukakan Rasulullah SAW Udahlah kita tuh akan jadi pahala kalau marahnya apa yang Allah marah kita ikut marah apa yang Allah tidak suka kita ikut tidak suka kalau hanya kita yang tidak suka belum itu jadi Allah SAW so. Okay. mudah-mudahan beda pendapat dalam ini tidak menolong hati ya. yang paling enak kalau ada tulisan yang jelek kepada kita yang paling enak adalah jangan dibaca Insyaallah nggak ada yang jelek ya kalau udah dibaca nyel sini, kalau udah nyel jangan dibalas kalau dia telepon ngomong yang nggak enak bagaimana? dijauhkan telepon sepuluh menit kemudian maaf putus-putus kalau diulangi lagi saat terdengar berarti handphonenya dilempar jangan gitu ya awas ibu bapak yang baik kalau kita nyari kedudukan di sisi Allah maka ada yang dawat dalam hidup ini ya benar? Mau apa sih cari kedudukan di sisi orang Mau apa kita ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diakui Ini kalau ada calon presiden yang akan datang tahun 2020, 2020 berapa lah Jangan pencitraan ya Saudara kalau mau berbuat baik, berbuat baik saja Enggak usah selalu ada kamera tidak usah selalu harus ditulis mau apa? Mau apa? Tidak penting kita dianggap sebagai orang baik. Yang penting jadi orang baik. Setuju? Sekarang seluruh dunia bergabung memuji kita. Tapi Allah tahu kita hanya bagus topengnya saja. Allah tidak suka kepada kita. Apa manfaatnya pujian orang ke kita. Tidak ada apa-apa. Tidak -apa. ada apa-apa. Takdir dari Allah untuk kita. Tidak bisa dihalangi. Oleh orang-orang yang sembel ke kita. Wa Wa'iyuridka khairin. Fala wa lafatri yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa rahim sekira Allah menghendaki kebaikan kepadamu tidak ada yang bisa menolaknya so gabung jin dan manusia ala ngalang alangin satu butir nasi saja yang Allah menghendaki sampai ke mulut ini demi Allah sampai itu mau dihalangi pakai nuklir gak ada yang bisa ngalangin ketentuan Allah Gitu, makanya shh, jangan takut orang mau ngapain aja sok ngomong seapapun dan ketentuan Allah untuk kita gak akan terhalang oleh mulut siapa siapa yang menciptakan kita Jawab siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang menjamin rezeki kita? Semua jawab siapa? Siapa yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang kuasa melindungi kita? Siapa yang memiliki dan memberikan pahala? Siapa yang bisa menenangkan hati kita? Siapa yang bisa memadunian khusnu khaniman? Siapa yang punya harta? Wala bikum min ni'matin famin Allah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Kalau semua milik Allah, kalau semua dari Allah, kenapa harus capek mikirin mulut orang kepada kita? Makanya Rasulullah menenango dan pemberian Allah untuk Rasul tak bisa dihalangi Afirin, zalimin, monabidi Lurus saja dengan apa yang Allah perintahkan Ya Jelas Jangan suka gonjang, gancing, genjong. Ah, Tukang dagang itu menghina saya Apa disebutnya Itu si tukang dagang banyak omong Alhamdulillah kita disebut banyak omong berarti dia nggak tahu kita banyak cicilan banyak hutang banyak air banyak blosok tidak apa-apa jangan takut ya setuju kalau ada yang nyebarin berita jelek tentang kita Allah tahu tidak Allah tahu kalau kita tidak cocok dengan yang di dikhitahkan itu Allah tahu kira-kira Allah Ngelindungi kita atau enggak? dilindungi kalau kita layak dilindungi Kalau kita berakhlah baik Ya ini episode-nya dihina Enggak apa-apa Nanti ada episode dipuji, Enggak apa-apa Jalanin saja Show must go on Apa artinya? Biaran rokok <laughs> Pak hadirin jangan mengacaukan bahasa ini <SILENCIO> Kalau saudara nanti mau memilih capres jangan hanya sibuk dengan berita ya yeah. Terserahlah saudara mau milih siapa yang jelas saudara harus tanggung jawab nanti di hadapan Allah itu aja Saya milih saya enggak boleh jadi dosa Kalau saya melihat seseorang Tidak dari pemberitaan saja Tapi benar-benar dari orang Yang dekat dengannya Yang tahu, kalau media Sejujurnya saya kurang begitu percaya Sepenuhnya ya? Karena ada yang, kalau sudah suka Bagus semua Saya lebih senang dari orang yang kenal Yang lebih beruntung lagi Kalau saya hanya mengenal Lihat dari orang-orang terdekat dengannya Lihat dengan siapa dia bergaul Kalau gaulnya dengan orang-orang yang jauh dari agama Ada orang yang dekat dengan agama Itu beda-beda Ya yeah. Saudara bisa lihat siapa kawan dekatnya Karena kawan seseorang itu berpengaruh Bergaul dengan penjual minyak wangi Ikut harum berkauh dengan pandai besi bau bakaran jadi lihat siapa yang dekatnya itu. Nah, silahkan saja. dan lihat fakta kalau salah enggak sih kalau saya berkata begini, barang siapa yang memilih nomor satu, berarti memilih Prabowo jadi presiden salah enggak sih itu kan benar ya berarti memilih Pak Hatta jadi wakil presiden benar gak ini? kalau ada yang menyebut benar, -benar, benar, -benar. <SILENCIO> ya. itu dia yang nancor <SILENCIO> iya kan? nyoblos nomor 1 artinya memilih Pak Prabowo jadi presiden artinya memilih Pak Hatta jadi wakil presiden ada arti lain? artinya memilih Pak Jokowi Nergusin jadi gubernur sekarang itu ya Jadi sekali COS gitu ke Ada tiga rangkaian Prabowo jadi pres ini jadi Jawa pres Pak Jokowi jadi Gubernur Ibu kota Indonesia Kalau milih nomor dua COS berarti milih Pak Jokowi jadi presiden ya? Berarti milih Pak Yusuf Kala jadi wakil presiden Betul berarti memilih Pak Ahok, Pak Basuki jadi gubernur ibu kota Indonesia bener gak sih omongan saya ini? atau ada yang salah? ya ini mati gak pikir-pikirkan dan begitu faktanya ya yang... nah tinggal saudara pikirkan saudara istiqoro, saudara coblos saudara siap-siap nanti ditanya di akhirat, cuman itu saja ya Gak ada urusan sama saya. Enggak usah nanya mau milih yang mana ya. Bagi saya Indonesia ini negara besar. Bagi saya pribadi ya umat Islam terbesar di dunia ada di sini. Kalau pemimpinnya lebih paham Islam atau lingkungannya orang-orang yang paham Islam bisa membantu masyarakat Islam kita lebih mengenal Islam dengan baik masyarakat rohmatan lil alamin dunia bisa melihat indahnya Islam di Indonesia kalau pemimpinnya punya komitmen untuk memajukan umat Islam supaya seislami mungkin rohmatan lil alamin kan Rasulullah ketika ditanya ya Rasul mengapa kau diutus ke bumi innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak masyarakat islami adalah masyarakat yang paling mulia akhlaknya kalau pemimpinnya paham ini atau lingkungannya paham ini kita menjadi bangsa berakhlak, benar? Kalau, tapi kalau pemimpin yang kurang paham Islam atau lingkungannya kurang paham atau kurang suka ke Islam, susah masyarakat Islam dapat eh, lingkungan yang membuat kita sangat baik akhlak. Islam tidak jadi ancaman. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah makanya saya pengen ngomongin yang semangat gitu saya dan islam itu kita gak akan zolim kepada yang minoritas dan gak ada dalam islam pelajaran zolim benar jangankan ke minoritas kita mah ke binatang aja gak boleh zolim ke pohon aja gak boleh zolim ya jadi gimana? ah saya gak akan ngomong Jadi begini, ya. Saya hanya, kalau buat saya pribadi, saya mau milih yang saya kenal dengan baik. Ada salah satu capres yang saya kenal sudah dari tahun 90 alam. Ketemu Sri, kalau ada kegiatan di, di kantornya, beliau selalu undang untuk ceramah. Kalau mau bertempur pasuh eh mau itu itu terus tenang tenang minta doa waktu di markasnya kumpul para ulama tuh tahun 90 an ya saya masih muda dulu diberi kesempatan santri ikut berlatih di sana supaya makin cinta uh, bela bangsa gitulah jadi tenang. Orangnya enggak dari media lah, kenal. Jadi saya tahu kok oh, gini-gini waktu zaman isu oh sebetulnya beda dengan berita. Lalu ketika sedang berada di sebuah tempat justru eh, sahabat saya itu kumpulnya juga dengan ulama berita. Dan saya ingat pada waktu itu pernah ada kondisi di mana umat Islam benar-benar sedang ditekan oleh seseorang yang berdudukan tinggi dan tidak suka ke Islam karena orang Islam ini sahabat saya ini berani lantang untuk menolak pendiskreditan eh, umat Islam ini jadi saya melihat perjuangannya kepada umat Islam eh, saya milih karena saya memahami kalau yang satu saya belum kenal, belum pernah ketemu belum tahu apa, -apa. jadi saya tidak bisa pilih saya takut jadi salah pilih itu pengalaman saya pribadi dan satu hal lagi bagi saya ya hatiin pemimpin itu bukan yang lagi ada di pohon di atas saya diajarin guru saya bahwa kelapa itu saripatinya itu keluar kalau sudah satu pernah dijatuhin dari atas udah dijatuh dijambak udah dijambak digetok sampai belah, apa kan gitu udah digetok, dicungkil, udah dicungkil, disisit, udah disisit, diparut, udah diparut, diperes. Ah, barulah keluar saripati. Kalau masih bertengger di atas, kata guru saya, enggak keluar saripati kematangannya. Jadi saya nyari orang yang babah belur seperti itu. Waduh. Bukan karena saya ngalamin babah belur ya tapi ya fren lah begitulah harus baca. Saya diajarin guru saya begitu dulu harus nyobain gimana karena Rasulullah juga begitu. Ketika mulai risalah kenabian, wah, kawan jadi lawan, uji jadi caci, sahabat jadi musuh. Wah, tapi lihat kalau sudah begitu bangkit, nah biasanya. Banyak ilmu dan pengalaman Untuk mengatasi masalah Saudara boleh beda pendapat Karena nanti kita di akhirat masing-masing Ya yeah. Masing-masing Wartawan masing-masing Uh wartawan mau lebih berat lagi Ya yeah. masalah <tik> nulis ke atasnya Gerbang, gudung Terima kasih <tik> ya. Silakan kepada Capres untuk hadir ke sini Kita mengundang-undang capres ya Apa-apa Atau ada capres ya Pada lihat ke sini Udah lama. Kita doakan saja Siapapun nanti yang ditetapkan Allah Kita syukuri ya kita lakukan yang terbaik setuju jangan musuhan pendapat boleh beda ukhuwah tetap terjaga sepakat alhamdulillah ah, telah hadir bersama kita calon presiden udah mas Pranowo silakan Sebetulnya kita diberi eh, ada slot tanggal 20 karena Ramadan kita libur, maksudnya kajian Tauhid ini libur, maka tanggal 29 Juli, eh Juni ya, minggu terakhir kita mau persiapan Ramadan, mau no. silaturahim lagi di sini. Ya bah, bagus berarti ya Ya puasa Ya itikaf, ya nyari ilmu Bagus kan? Ada yang mau hadir tanggal 29 Juni? Mau Bismillah Acumkan tangan Alhamdulillah Kita tidak tahu takdirnya apa yang akan terjadi 29 Juni, niat yang baik saja ya Mudah-mudahan kita doa Karena itu merupakan acara terakhir Sebelum 9 Juli Ya episode ini harus jadi amal soleh bagi kita Baik hadirin, itulah yang dapat disampaikan Amalannya adalah jangan berdebat Walaupun kita benar, hindari perdebatan Setuju? Amalan selanjutnya Jangan banyak bicara kecuali perlu Tahan sebuah tenaga sampai yakin perkataan kita ini manfaat. Yakin perkataan kita ini disupai Allah baru bicara. Kalau tidak manfaat, diam. Jauh lebih mudah mendekat kepada Allah dengan diam. Orang yang bicaranya berkualitas biasanya adalah orang yang banyak diam. Orang yang terlalu banyak bicara cenderung tidak berkualitas hatinya. Juga tidak berkualitas perkataannya Siap semua Dan amalan yang ketiga perbanyak istighfar Istighfar saja yang banyak Mudah-mudahan Hati lebih bersih Hadirin sekalian Kita akan Bermuhasabah sejenak Sudah waktunya Mau berwakaf hadirin Irfah Mau semua perbuatan kembali kepada dirinya. Sambil kita membaca ayat-ayat Quran bagi yang akan menafkahkan rezeki Allah Maha menyaksikan dan Maha sempurna balasannya tidak akan berkurang harta dengan sebegang. Al-fatihah. Alhamdulillahi mina syaitanir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahiradhiyah. الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعلم وإياك نستعلم بإذن السراط المستقيم سراط الذين ألعب عليهم خير المغضوب عليهم وربضهم من نفاخات في العقد ومن شر حاسب إذا عسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa, wa, wa sahbihi kita menundukkan hati kita Allah maha tahu siapa diri kita yang sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi baginya Allah Maha melihat dosa yang terang-terang, dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang berulang-ulang. Hari berganti hari, sisa umur kita semakin sedikit, tapi dosa kita semakin melimpah. Mau pulang ke mana dengan umuran dosa seperti ini? Allahumma Maha Salli wa Sallim wa Barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya karim. Duha ya Allah yang mahat tahu segalanya. Pertemuan ini engkau yang mengendaki. Engkau yang melangkahkan kaki kami berada di rumahmu ini. Wahai Allah, engkau janji. Majlis ilmu, majlis zikir adalah tempat engkau mengampuni hamba-hambamu. Sepusuk apapun. Wahai yang mahat tahu siapa diri-diri kami Ampuni kami, Ya Allah Ampuni sepusuk apapun hidup yang pernah kami jalani Ampuni sekelam apapun, Ya Allah Masa lalu kami Ampuni sekotor apapun Naksiat yang dilakukan diri ini Ampuni, Ya Allah tak yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami aku. Ampuni, dosa saya yang tergelak pula. Padahal kami tahu itu bersih. Allah mafirlahnya. Wajib diwakam, kamaraqbaul nasir. Ya Allah. Ampuni kami sering menyianyakan orang tua kami. Jangan biarkan orang tua kami kecewa melahirkan kami, ya Allah. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni ibu bapa kami, ya Allah. Terkahi sisa umur kami. Jadikan penghujung hayatnya Husnul khotimah. Amin. Lapangkan kuburnya Ya Allah. Jadikan kami anak yang soler. Yang jadi jalan kebaltia. Jalan kemuliaan bagi orang tua kami. Ya Allah, ampuni para ulama, guru-guru kami. Mbak-mbak yang kau pilih. Menjadi jalan hidayah bagi kami. Menjadi jalan ilmu. Muliakan ya Allah guru-guru kami. Sempurnakan balasan-Mu ya Karim. Muliakan keluarga dan keturunan-Mu. Ya Allah ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang berbuat kebaikan kepada kami. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni mukminin muminat yang pernah kami sakiti ya Allah. Berikan kesempatan agar halal ya Allah, Wahai yang Maha Mendengar. Jadikan saat ini saat mustajab doa. Amin. Engkau tahu keadaan kami yang sesungguhnya. Amin. Hanya Engkau yang kuasa menolong kami. Segala galanya dalam kegabahmu. Wahai yang Maha Menatap, Wahai yang Maha Baik. Ijabah doa hamba-hambamu ini yang karim. Rabbana taqabal minna innaka antas-samiyun alim Amin. Wa tuba'alainna innaka antas Amin. Ya Allah, Amin Hadirin doa lah masing-masing, Amin Wahua ma'akum a'ina makuntum Dia bersamamu dimanapun kau berhadap Doa lah hadirin, Allah Allah menengah Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir, Amin Jangan ya, ragu-ragu, minta lah abidin, siapa tahu takdir pertemuan ini, Allah akan merubah takdir ke takdir yang dikecinta, ya Rabbah. Da'akan ya, da orang tua keluar, keluarga. Ya. Do'alah hadirin, Allah tidak pernah menyiaikan, ya, do'akan banyak. Amin ya Allah. Amin ya Muji. Amin ya ku Ya Allah. Walau kami tidak bisa melihatmu, Engkau pasti menyaksikan pertemuan ya. Kabulkan doa kami yang lemah ini ya. Kabulkan doa kami yang berlumur dosa ini. Rabbana taqabal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tubu alaina innaka antal rahim <tub 'a alayna> allahummaghfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina <tub 'a alayna> walmuslimat <tub 'a> alahya minhum walamwat allahumma arizal islam walmuslimin allahummansur mujahidin rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban sabba rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wassalamu 'ala mursalin